Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya, ya, yang terhormat saya mau tanya. Seandainya ada hamba Allah punya uang itu hanya 25 juta buat umroh. Uang tersebut dapat-dapat arisan, tapi arisannya baru separuh. Jadi setelah masih ke hutang separuh. Apa umrohnya sah apa tidak? Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum kebayang ada arisan keluar separuh. Hah? Oh, arisan itu boleh diambil separuh gitu. Hmm? Dia mendapat lima. Oh, dia belum setahun. Misalnya setahun. Itu misalnya dapat kita, kita berdua. Kita misalnya dua belas orang. Arisan. Tak tahunya apa. Baru enam bulan kita ada. Gimana hajinya? Umrohnya. Umrohnya sah. Asalkan arisannya yang benar tidak ada tambahan-tambahannya. Sebab ada arisan dibeli loh ya. Hanya dengan harga kurang. Jual beli uang gitu. karena ingin butuh duluan. Sehingga rela membeli jatuh harganya. enggak apa-apa. Lah itu enggak benar. Jadi arisan itu jika ditata benar. Itu termasuk tolong menolong yang baik. Tapi ingat. Jangan sampai masuk bab riba di situ. Riba yang terjadi di dalam dunia warisan adalah. Di saat ibu belum waktunya. Lalu ibu berkata. Bu. Jatahmu keluar dulu ya. Ya sudah tak ambil. Tapi Potong. Potong. Maka itu tidak diperkenankan. Jadi ibu umrohnya adalah sah-sah saja. Tapi kami himbo semuanya. Tidak utama seperti itu. Lebih utama adalah jika anda melakukan ibadah adalah dari harta yang memang lebih. Bukan dari ngutang. Kalau ada orang meminjami anda. Bu, ni ada duit saya pinjami. 20 juta untuk umroh. Umrohnya sah. Tapi apakah utama seperti itu? Sudahlah jangan. Sebab utang itu wajib bayar atau tidak sih? Hajar. Jadi jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang semacam itu, termasuk haji. Cuman, Pak Ibu bertanya tentang keabsahannya, ya sah-sah saja. Sebab orang yang memberikan kepada Anda pun rela. Tapi Anda nanti terus tetap membayar, membayarannya. Anda sah-sah saja dalam hal semacam itu. Tapi ingat yang harus dijelaskan tentang model warisan. Dan lebih dari itu, warisan itu tolong jangan ada maksiat di dalamnya. Gunjing. wes. Grup warisan paling hobi menggunjing. Dari mana yang suka warisan? Ari, arisan, warisan, ah, arisan. Bang gunjing, makanya tolong arisan ada pengajiannya. Arisan yang nggak ada pengajiannya dijamin ada gunjingannya. Bang warisan ada arisan ada gunjingannya aja. Ah, ah, arisan ada pengajiannya ada masih gunjing kok. Cuman bahasanya daripada nganggur Cuman daripada nganggur ngaji bu. Jadi arisan bukan sesuatu yang terlarang